Allahu barakatuh Alhamdulillahirabbil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syai'in qadir asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah puji syukur milik Allah pada siang ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah dan semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita untuk Sholat berjamaah. Karena hadirin tidak semua orang merasa nikmat sholat berjamaah. Tidak. Kalau kita diberi kenikmatan tersendiri. Jadi kalau dengar azan rasanya ada yang kurang kalau kita tidak sholat berjamaah. Artinya Allah sudah memberikan satu kenikmatan yang tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak diberi. Jadi kalau kita bisa merasakan Satu kenikmatan, jadi nikmat rasanya Sholat berjamaah, nunggu Komat, ada nikmat Itu betul-betul karunia Kenapa? Tidak semua orang Merasakan kenikmatan itu Nah ini yang disebut dengan Nikmat beriman, berislam Itu seperti itu, hadirin yang Dimuliakan Allah wa ta Tak terasa, Tak terasa Kita lihat teman-teman kita Yang sudah yang kemarin sebulan yang lalu berangkat sekarang sudah pada pulang melaksanakan ibadah haji ya. dan kalau kita lihat jemaah haji terbanyak di dunia itu kan dari Indonesia sampai 205 ribu itu hanya negeri kita yang diberi fasilitas sebanyak itu sesuai dengan uh, proporsinya karena jumlah Karena penduduk terbanyak di dunia kan Indonesia Sehingga jemaah haji terbanyak Di seluruh dunia juga dari Indonesia Jadi kalau Kumpul di Masjidil Haram andai kan seluruh yang diundang ke sana Sekitar 3 juta setengah Seluruh dunia itu kan 3 juta setengah Yang diberi kuota Nah 205 ribu itu orang kita Jadi itu terbanyak, terbanyak Hanya memang kita kurang kelihatan karena persoalan bodi kita kecil gitu Jadi itu aja sih sebenarnya. Kalau di Masjidil Haram kok yang kelihatan tuh orang Turki, orang Afrika, itu kelemahan kita satu, bodi kita kecil. Itu aja sih sebenarnya. Makanya setelah orang Turki pulang, orang Afrika pulang, baru kelihatan orang-orang Indonesia. Itu kelihatan ya, di mana-mana gitu. Nah, hadirin yang Allah muliakan Idealnya Kalau satu tahun saja 200 ribu ya, Ini Kondisi kualitas umat itu Idealnya Harusnya Signifikan banget tiap tahun itu terjadi Perubahan-perubahan eh, Apa ke arah ketakwaan Keimanan Itu kalau kita lihat jumlah yang berangkat haji Karena apa orang yang berangkat haji Ya relatif kalau di kota-kota besar Ya tentu Kalangan menengah ke atas ya kayak teman-teman di Telkom kan dengar-dengar hampir seluruhnya udah berangkat ya kecuali yang muda-muda gitu ya. Jadi <SILENCIO> maksudnya yang senior mah kan rata-rata sudah iya, iya. Coba saya dengar setiap tahun saja yang ikut Yahdi berapa, yang tidak ikutnya berapa ya luar biasa dahsyatnya. Dan orang kalau yang namanya haji itu pasti idealnya kan terjadi satu perubahan ciri kemabruran seseorang itu kan terjadi satu perubahan yang yang signifikan antara sebelum dan sesudah. ini Kalau sebelum haji misalnya tidak pernah sholat berjamaah, ciri mabrur pulang haji itu jadi rajin berjamaah. Kalau sebelum haji itu jarang datang ke majelis na'lim, setelah pulang haji jadi bukan hanya rajin, jadi pengurus pengajian. Ideannya kan gitu, itu terjadi perubahan yang signifikan. Bapak Ibu yang sudah melakukan ibadah haji coba rasakan ketika wuquf di Arafah, yakin semuanya menangis dan ingat segala dosa. Hanya masalahnya setelah pulang baru aja sebulan itu kita sudah masuk arus ke kembali ke habitat semula. Nah, itu masalahnya. Nah, oleh karena itu, yang terpenting bagi kita adalah apakah yang sudah haji atau kan yang belum? Berarti yang sulit Saudara-saudaraku sekalian adalah Bagaimana kita bisa menjaga Keistikomahan kita Kalau orang yang sudah haji itu Kita sebut sebagai menjaga kemabruran haji Jaga konsistensi yang belum haji Barangkali bagaimana kita menjaga Konsistensi kita dalam berpegang teguh kepada kebenaran Jadi yang sulit itu Bagaimana kita menjaga jiwa istikomah dalam hidup kita Nah ada beberapa, paling tidak saya menemukan Ada tujuh poin Dalam Al-Quran Supaya kita bisa menjaga Keistiqomahan kita Jiwa yang konsisten pada diri kita Dalam berpegang teguh kepada kebenaran Pertama Menurut surat ke kelima Ayat 54 Surat ke sembilan Ayat 34 Surat Al-Baqarah ayat 165 Bahwa Cara yang pertama supaya kita hidup istiqomah Konsisten berada dalam kebenaran Apapun ya Yang kita yakini kita konsisten dengannya Yang pertama adalah Harus dilakukan dengan penuh kecintaan dan kesadaran Jadi yang pertama Supaya kita istiqomah dalam hidup adalah Lakukan segala sesuatu dengan penuh cinta dan kesadaran kalau kita melakukan sesuatu dengan cinta Tentu kita akan merasa ringan Dalam mengerjakannya Kalau kita melakukan sesuatu Dengan penuh kesadaran Insya Allah kita cenderung Akan istiqomah dalam melakukannya Itu yang pertama Yaitu lakukan Segala sesuatu dengan penuh Kecintaan Tanpa cinta kita agak susah Melakukan sesuatu itu secara Konsisten Jangan yang jauh-jauh lah. Hal yang sederhana saja. Kita bisa olahraga dengan konsisten itu kalau kita mencoba mencintainya. Kalau teman-teman di sini kan senam rutin kan? Tiap hari apa di sini senam. Hari Jumat. Ada yang konsisten dan selalu di paling de depan. <tuh> Saya juga enggak tahu kenapa di paling depan itu. <tuh> Saya tidak tidak tahu ya. Jadi kalau orang itu sudah mencintai suatu kegiatan, dia akan konsisten di situ. Makanya di dalam surat kelima ayat 54, Allah menyebutkan bahwa di antara ciri generasi yang Allah cintai adalah wa Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Jadi melakukan sesuatu itu dengan penuh kecintaan Namun masalahnya saudara-saudaraku sekalian Kecintaan itu lahir karena sebuah pemahaman Berarti begini, untuk mencintai apa yang kita lakukan Faktor pemahaman ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang kita kerjakan Itu yang pertama Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 disebutkan supaya kita istiqomah. Yang kedua, lakukan amaliyah-amaliyah soleh itu secara bertahap. Jadi memang yang namanya manusia itu kan makhluk yang mengenal proses bertahap. Setelah kita melakukan secara bertahap, maka yang tadinya kita anggap kecil, secara konsisten kita lakukan... Dan terus dia akan seperti bola salju Makin besar, makin besar, makin besar Lakukan segala sesuatu itu dengan bertahap Dan Nabi pernah menegur Kepada seorang sahabat Yang melakukan satu amal Langsung gede-gedean Sampai dia melupakan hak tubuhnya Pernah zaman Rasul Ada seorang wanita datang kepada Nabi Lalu wanita itu mengatakan Ya Rasulullah saya punya suami Tapi saya mengkhawatirkan keadaannya Di satu sisi saya senang sekarang menjadi dekat dengan ajaran-ajaran agama Tapi di sisi lain saya mengkhawatirkan keadaannya Tiap malam dia tidak pernah tidur Sholat terus Siang hari dia tidak pernah berbuka Puasa terus Jadi suamiku itu tiap hari puasa Dan tiap malam dia tidak pernah tidur Tahajud terus Apa yang dikatakan oleh Nabi Panggil bawalah suamimu ke sini. Lalu begitu suaminya sudah ada di hadapannya, Rasul bertanya, benarkah kamu kalau malam tidak pernah tidur dan siang kamu selalu berpuasa? Suaminya itu mengatakan begini, betul ya Rasulullah. Apa yang diceritakan oleh istri saya betul. Malam hari saya tidak pernah tidur, saya sholat terus dan siang hari saya terus berpuasa. Kata orang itu, karena karena saya melakukan itu karena saya sadar akan segala kelemahan saya. Saya ingin selalu dekat dengan engkau di surga nanti Jadi saya tidak mungkin bisa Mengimbangi apa yang engkau lakukan Kata sahabat tersebut Apa kata Nabi? Sesungguhnya jasadmu punya hak Keluargamu punya hak Istrimu punya hak Kalau malam hari tidur Dan kamu bangun untuk sholat Kalau siang hari kamu tidak perlu puasa tiap hari Maksimal kamu lakukan Sehari berbuka Sehari puasa Sehari berbuka Maksimal lakukanlah oleh kamu saum daud. Jadi hadirin, Nabi tidak setuju. Orang kemudian melupakan segalanya hanya untuk akhirat. Kata Nabi, malam hari kamu ada tidur, baru ada sholat. Nah, oleh karena itu saya juga mohon di forum ini pada teman-teman. Coba malam itu ada tidur. It, saya saya minta itu. Ya. ya Saya mohon. Saya dengar berita katanya. Teman-teman di sini malam tidak pernah tidur. Sholat aja. Itu gak bagus, saudara-saudara. Saya mohon itu, saya harus bagaimana lagi menyampaikan itu, kan gitu, harus bagaimana. Jadi saya mohon teman-teman malam itu harus ada, ada tidur, ya. ada tidur. Tapi dari sekian tidur Anda ada tahajud. Saya nggak suka Anda malam nggak pernah tidur, nggak ya, bagus. Ya. Terus siang saya nggak mau teman-teman di sini puasa aja, itu nggak bagus, nggak ya, bagus. Paling maksimal saum Daud. Apalagi yang harus saya sampaikan karena semuanya sudah saya sampaikan itu. Nah, itu saudara-saudara sekalian lakukan amal soleh itu secara step by step, bertahap, bertahap, bertahap. Ya, baca Quran sehari tidak perlu sejam, satu ayat saja, ya, satu ayat. Itu memang satu ayat juga sih bagi yang belum lancar itu lama, memang. Karena baca ayat satu juga za sali likal nikam ki ki apa-apa ya. sehari seayat saya step by step nah ini yang dijelaskan di dalam surat al-baqarah ayat 286 la yukallifu nafsan illa wusaha lakukan secara bertahap kemudian yang ketiga Supaya kita istiqomah, lakukan segala sesuatu itu dengan mujahadah. Di dalam surat ke-29 ayat 69, Allah berfirman, fina Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan mujahadah, mujahadah itu artinya selalu ingin melakukan yang terbaik yang kita bisa. Tidak pernah setengah-setengah. Kita selalu all out melakukannya. Itu namanya mujahadah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana orang-orang yang kalau melakukan sesuatu itu dengan mujahadah aku akan selalu memberikan jalan yang terbaik kepada mereka mujahadah dengan penuh kesungguhan sebenarnya hadirin kita ini punya ayatnya tapi mentalnya kita enggak punya kalau orang lain tidak punya ayat tapi mentalnya punya sekedar contoh bapak ibu pernah nonton film-film tentang binatang ular ya coba lihat ya untuk ular itu difilmkan bagaimana dia bertelur, bagaimana dia bertemu dengan jantannya, bagaimana dia memangsa eh, apa memakan bangkai dan seterusnya. Coba Anda lihat itu memfilm seperti itu kan sulit. Itu butuh kerja keras. Ya. Butuh kerja keras. Jangankan Bagaimana kita mendokumentasikan kehidupan ular, kehidupan apa binatang gitu? Itu bikin film saja, film yang bisa diatur itu ada tiga tahap, ada reading, ya, ada blocking, baru shooting. Jadi kalau teman-teman nanti jadi uh, artis ya gini, reading dulu, jadi reading baca gimana, nah nanti blocking, ya, misalnya saya jadi apa? Saya masih tetap pegang ini teks ya, blocking. Nah, sudah blocking itu dari reading ke blocking itu butuh waktu. Udah gitu apa? Baru syuting. Syuting juga tidak perlu sekali, bisa beberapa kali. Itu teh yang ada sutradaranya. Anda bisa bayangkan memfilm ular. So, ular kan enggak bisa enggak jadi balik lagi. Masuk-masuk lagi, masuk lagi ke lubang jalan. Ya kan gitu. Kalau orang kan, aduh kamu gimana? Ekspresi, ekspresi gimana? Ah kan gitu. Ulangi lagi, ulangi lagi. Itu syuting manusia. Anda bisa bayangkan gimana mensyuting ular, mensyuting kala jengking, mensyuting binatang. Itu bisa dilakukan dengan mujahadah. Jadi apa yang Bapak Ibu tonton di televisi cuma setengah jam tentang misalnya kehidupan ular kan pernah nonton di TV tuh kehidupan ular atau apa itu bikinnya bisa berbulan-bulan bisa bertahun-tahun untuk setengah jam yang kita tonton, makanya saya bilang mujahadah itu ayatnya kita punya tapi semangatnya dimiliki oleh orang lain iya, kita ayatnya punya orang-orang yang bersungguh-sungguh aku akan selalu beri jalan terbaik kepada mereka, itu firman Allah nah sayang, ya, saya sayang saya berpikir itu bagaimana memfilm binatang itu, wah Menurut saya itu betul-betul pekerjaan yang luar biasa. Ya, Nyimpan kameranya harus di mana, harus beberapa, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Udah gitu kita tonton cuma dalam waktu setengah jam dan kita terkagum-kagum. Oh gitu ya kehidupan ular, oh gitu ya kehidupan semut itu. Itu bagaimana kita bisa membuat itu, itu hanya dengan mujahadah, makanya saya bilang ayat tentang mujahadah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh itu, kita punya ayatnya tapi mohon maaf semangatnya malah dipunyai oleh orang lain real dalam kehidupan kita makan baru ada tantangan sedikit juga langsung, putus asa gitu, datang ke pengajian ah, ustadinya tidak datang, besoknya itu datang, kemarin juga tidak datang tidak datang Bapak Ibu sekalian ustadinya juga begitu pas datang, ah, jamaahnya sedikit gitu kan? Ini mujahadah itu, Bapak Ibu sekalian, salah satu cara supaya kita konsisten istiqomah. Itu menurut surat 29 ayat 69. Yang keempat, supaya amal itu istiqomah, menurut surat 39 ayat 10, ya tentu kita harus sabar melakukannya. Karena segala sesuatu itu pasti ada ujian, harus sabar. Gitu ya sebab tanpa kesabaran tidak mungkin kita e, istiqomah. Misalnya kita untuk menyisihkan waktu membaca Quran aja satu ayat itu butuh sabar. Apalagi saya tadi contohkan bagi yang belum begitu lancar bacaannya. Hmm. Tapi bagi teman-teman yang belum lancar bacaannya jangan khawatir justru bagi Anda itu dua pahala. Kata Nabi wal orang yang membaca Quran wayata'ta dan ber ber apa? ber Terbata-bata, falahu ajroni, baginya dua pahala. Kenapa orang yang baca Quran terbata-bata dua pahala? Pahala yang pertama itu mental. Pahala yang kedua, karena dia sungguh-sungguh mau belajar. Sebenarnya kalau ingin baca Quran benar semua, ada triknya. Jangan dikeraskan. Jadi kalau ingin baca Quran benar semua, jangan dikeraskan. Gini aja. Saudaraku mohonlah betul semua. Ia ya kan, aduh nggak percaya. Coba. Hi, Setelah sholat nanti kan, pulang ke tempatnya masing-masing. Kalau ada waktu luang, ambil aja Quran. Almuddillahi min al shaitani rasyiim. Saudaraku betul semua. Karena tidak ada seorang pun yang menyalah menyalahkan, makanya saya kasih tahu kalau ingin baca Quran benar semua jangan dikeraskan. Karena tidak ada seorang pun yang menyalahkannya. Tapi nanti terus aja kayak begitu ya dia tidak akan bisa bisa. Nah, kalau ingin nanti lama-lama lancar ya dikeraskan dan sunnahnya sebenarnya baca Quran itu sunnahnya nih teman-teman baca Quran itu arti ya jadi jadi bukan dalam hati langsung walillahi ma Jadi ada seperti orang apa? atau orang sundama ngagerenyem. Ya, itu sunnahnya Dan juga tidak perlu teman-teman seperti qori dan qoriah. A'udzu billahi gitu di kantor sorangan gitu enggak enggak usah. Jadi enggak enggak usah sih sebenarnya enggak usah gitu-gitu banget biasa aja. Udah gitu baca terjemahannya ya, terjemahannya gitu. Itu salah satu cara apa yang disebut dengan butuh kesabaran, bertahap-tahap. Enggak usah lama, 10 menit, 5 menit cukup. Kemudian yang kelima, supaya hidup istiqomah menurut surat ketiga 3 ayat 103, biasakan hidup kita dalam beramal itu berjamaah. Sebab hidup Berjamaah itu beramal, dalam berjamaah itu relatif kita jadi ada yang ngingetin. gitu. Kan kalau misalnya gini, di kantor lah misalnya di satu divisi ya, biasakan divisi X misalnya, pada Saum Senin, kayak sekarang kan pada Saum Kamis ya, Saum Kamis, sehingga kalau mau makan siang teh aduh, teman-teman pada Saum gitu. Jadi kita jadi terbawa. Jadi ciptakan lingkungan itu yang ya yang senen kompak dan saya dengar di Telkom itu kalau senen itu warung-warung enggak -warung laku. Senen sama Kamis ya. Saya dengar ya kalau saya ngobrol-ngobrol di luar gitu. Jadi katanya bangsa tukang makanan di pinggir sekitar kantor Telkom itu senen dan Kamis mah eh, omsetnya turun ya karena mungkin banyak yang saum so, senen Kamis itu sudah bagus. Saya dengar berita seperti itu menggembirakan ya saya senang dengarin gitu. nah teman-teman sekalian ya, itu apa yang dimaksud dengan hidup istiqomah itu dengan cara ya berjamaah ya saum so, senin kamis di kantor berjamaah. coba di rumah juga ya kalau anak istri ya syukur-syukur pembantu semuanya kalau hari senin teh saum hari kamis saum itu enak jadi bangun sahur semuanya berbuka semuanya itu akan lebih konsisten, karena kita ada teman gitu untuk untuk untuk melaksanakannya. Kemudian yang keenam, menurut surat ke-18 ayat 28, supaya hidup kita istiqomah, itu kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif, menurut surat ke-18 ayat 26. Lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Sangat mempengaruhi sekali. Makanya sekarang kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ya, umat Islam di negeri kita khususnya ini sedang dirusak itu kan lingkungannya karena kalau udah lingkungannya rusak yaudah, individu juga, ya udah individu-individunya juga akan terbawa dan ingat pengaruhnya itu yang namanya televisi yang namanya koran yang namanya majalah itu kan pengaruhnya pelan tapi pasti pelan tapi pasti ini ada penelitian dalam ilmu komunikasi tentang pengaruh media dengan pendekatan mekanistik. Bapak Ibu kalau tahu eh, ini katak, katak anaknya apa? Ya katak, katak di sawah katak itu yang paling dia suka apa? Susah memang kalau ngobrol sama orang kota itu nggak kebayang ya katak di sawah. <laughs> ini. Kalau saya kan dari kampung ya, jadi gini. Itu kalau jam 12 kayak begini, lagi panas terik matahari, coba ke sawah lihat. Itu katak seringkali seperti mati, ngambang di air. Ngambang, coba lihat katak. Susah Anda orang-orang kota sih, sampai nggak kebayang seperti itu. Ya. Susah memang, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Jadi kalau di sawah, itu katak tuh ngambang Pak. Kalau lagi terik, ketika si air itu anget kuku. Ah itu katak tuh paling nikmat dia Ngambang gitu ya Mengambang tuh Seperti mati Padahal dia sedang menikmati angetnya Air yang kena matahari Nah terus ada penelitian oleh ilmuwan Jadi kalau di air di panci ya, Panasnya itu sekitar 70 derajat celsius Masukin katak ke situ Dia nyaman atau dia berontak berontak kepanasan 70 derajatnya saya yang bilang nyaman <tuh> berontak dia jadi kalau di, di air di, di baskom gitu ya dikasih air 70 derajat celsius masukin katak dia berontak pak. Wah dia berontak nah oke okay. lalu ada lagi percobaan kedua di air ya dikasih api apinya kecil banget dan air itu dengan proses waktu mencapai titik anget kuku masukin katak situ. apa yang dia lakukan? dia nikmatin jadi si katak itu akan diem padahal dia gak tahu bahwa di bawah panci itu ada api yang kecil terus biarkan katak itu akan diem sampai si panci itu mendidih ya kataknya mati tentu saja nanya kataknya gimana, ya, mati Kok anda nanya kataknya gimana nyamati saudara-saudara hanya maksud saya si katak itu enggak bedakan dengan yang tadi kalau yang tadi kan panasnya 70 derajat celcius, katak dimasukin dia berontak ingin keluar dia enggak nyaman nah cara yang paling bagus adalah airnya anget kuku si katak itu masukkan dan di bawah panci itu kasih panas ya kasih api yang kecil banget sehingga naiknya si suhu itu bertahap maka katak itu akan mendidih dan dia akan mateng dan dia tidak berontak. Media itu kayak gitu, Pak. Media kayak begitu. Mula-mula filmnya sunnya di film itu cuma sekilas set aja gitu. Set, ya. Lama-lama set, set, nempel juga biasa sampai nanti oh gitu biasa gitu. Jadi, ya serius ini. Jadi mula-mula dikasihnya yang gini aja yang yang sinetron tuh yang kayak mau saling ngesun tuh cuma sep, Lep. nah kepotong aja gitu ya. Plat. Terus lama-lama, nah, plat. Nah, nanti mm, biasa orang tuh jadi ah biasa aja. Enggak percaya itu yang gitu teh ada dalam teori pengaruh media itu, ya. Kayak sekarang lah dengar-dengar katanya majalah Playboy mau masuk. Apa katanya? Nah, Playboynya beda dengan Amerika, nggak utuh, cuma ya pakai BH sama ini, makan itu juga sudah ada di majalah populer, di Wow, di apa gitu ya? Ya saya hafal kan pengamat, anda anda jangan menuduh begitu dong ya. Saya sebagai pengamat kan harus bisa menyebut satu persatu ya, gitu. Nah, orang bilang apa? Kenapa katanya populer dibiarkan? Kenapa ini? Padahal yang dimaksud majalah playboy yang masuk ke Indonesia itu Ya cuma seperti pakai itulah gitu. Iya hmm. itu pakai teori yang kataktil Awalnya emang segitu Tapi nanti apa? Uh, Akhirnya ya sampai majalah playboy masuk ke Indonesia itu Yang persis di Amerika hanya pakai bahasa Indonesia Itu masyarakat menjadi tidak bisa profesor lagi Sudah terbiasa gitu sudah terbiasa. Itu dalam teori media ada sebenarnya yang begitu. Ideologi juga begitu, Pak. Ideologi, keyakinan itu begitu. Paket dalam masuk lewat media itu pakai teori katak itu. Jadi dikasihnya tidak langsung, pelan-pelan aja. Pelan tapi pasti, gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi untuk hidup istiqomah memang kita harus menciptakan lingkungan yang yang kondusif untuk keimanan kita. Makanya supaya bangsa ini hancur moralitasnya, ya lingkungannya dihancurin. Ya. Lingkungannya dihancurin gitu. Makanya ya saya pikir ini salah satu ikhtiar dari orang-orang yang tidak suka pada bangsa kita. Kenapa saya bilang bangsa kita? Karena wallah bagaimanapun umat Islam itu kan mayoritasnya muslim. Jadi targetingnya jelas. Itu ada faktor ideologi sebenarnya, ya. Nah kemudian yang ketujuh supaya hidup kita istiqomah, ya, bukan hanya sekedar menciptakan lingkungan yang kondusif untuk iman kita, tapi juga biasakan melakukan satu pekerjaan amaliyah itu secara variatif. Jadi memang harus divariasikan karena manusia itu kadang mencapai satu titik jenuh, ya, sampai titik jenuh. Misalnya begini, bapak ibu biasa tahajud itu jam setengah empat variasikan nanti kalau sudah kita kira-kira ada bosen jam setengah empat ya jam dua gitu ya jam dua ya gitu nah jam dua bosen ya kan udah lelah gitu ya maksud saya jam dua sampai jam setengah tiga udah gitu tidur dulu nanti pas adzan subuh bangun gitu ya nah nanti kalau udah bosen itu udah kira-kira ada titik jenuh anda sholatnya sebelum tidur Nabi kadang-kadang sholat sebelum tidur witir rakaat nah jadi divariasikan ya. Biasa misalnya Saum Senen, Kamis, Senen, Kamis ah, Variasikan Senen gak puasa Selasanya yang Saum Daud gitu. Divariasikan gitu nah, Ini salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Untuk memvariasikan amal soleh Karena walau bagaimanapun Diri kita itu butuh Butuh variasi-variasi tertentu Nah itu dijelaskan di surat ke 7 Ayat 31 Ibu bapak sekalian itu yang bisa saya identifikasi Secara singkat ayat-ayatnya Karena waktunya singkat Jadi saya cuma menyebutkan nomor surat dan ayatnya Ada tujuh langkah Untuk hidup istiqomah Merujuk kepada firman-firman Allah Sekali lagi, satu, lakukan dengan cinta Dua, kerjakan segala sesuatu Amal soleh itu secara bertahap Sesuaikan dengan kemampuan Selalu dengan kesungguhan Lakukan satu amal soleh itu dengan mujahadah Selalu dengan kesungguhan Jangan setengah-setengah Kemudian yang keempat Sabar ketika melakukan satu amal soleh Kemudian yang kelima Biasakan kalau beramal soleh itu Ngajak teman-teman kita Sehingga bisa beramal soleh secara berjamaah Yang keenam Ciptakan selalu lingkungan-lingkungan yang kondusif Untuk keimanan kita Baik lingkungan kecil dalam keluarga Atau lingkungan pekerjaan teman-teman dekat kita Dan yang keenam walau bagaimanapun manusia butuh variasi. Jadi di dalam satu amal kita variasikan. Itu sebabnya Nabi kalau sholat itu bacaannya suka variasi, ya gitu. Oleh sebab itu kita juga kalau sholat tuh jangan kulhu aja itu variasikan ya wal asri ya kulau de berobinas gitu. Ya. Tapi ada yang bilang am aku pernah baca wal asri tapi masukannya ke watini. Nah itu parah memang. Jadi Awalnya Jadi maksudnya mau divariasikan Tapi rada kacau nah, Makanya hafalannya ditambah Supaya nanti dalam sholat juga Bacaannya lebih variasi lagi Oke okay, Ibu Bapak sekalian Saya sudah menyampaikan Seramah 43 menit Dan waktunya sudah habis Sudah jam 1 sekarang Itu saja tujuh hal Yang kita bisa identifikasi Dari Al-Quran Langkah-langkah untuk hidup istiqomah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan jiwa yang istiqomah kepada kita Subhanaka Allahumma wabiham